Assalamualaikum Sudalun, berita malam edisi hari ini selasa 6 September 2016 dibacakan Ardiansyah Empat anggota Polres PD dipecat karena terlibat narkoba Polres Aceh Singkil tangkap sembilan pemuda karena mabuk tua PMKP dijaya jaya salurkan dana operasional untuk daya dan balai pengajian Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM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 Sebenarnya empat polisi bertugas di Mapol Respidi dipecat dengan tidak hormat karena terlibat menggunakan narkoba. Sementara enam polisi lainnya terancam pecat karena terlibat kasus yang sama. Saat ini mereka masih menjalani proses persidangan. Upacara pemecatan tidak hormat terhadap polisi yang terlibat narkoba berlangsung di Mapol Respidi selasa pagi. Apel itu diikuti semua jajaran Pol Respidi dan bertindak sebagai inspektur upacara Kapol Respidi AKBPM Ali Khadapi. Kapolres Pidia KBPM Ali Hadapi mengatakan keempat polisi yang dipecat itu tidak satu pun hadir pada upacara ini. Keempat polisi yang dipecat dengan tidak hormat adalah Bripdu Heri, Bripdu Jufrizal, Bripka Akmal, dan Brigadir Hendri. Sebelumnya mereka sudah menjalani persidangan. Sementara itu di samping empat polisi resmi dipecat, ada enam polisi lainnya masih menjalani persidangan kode etik profesi. Mereka ini juga bakal mendapatkan tindakan yang sama jika terbukti terlibat narkoba. Kapolres mengingatkan agar anggota polisi menjauhi narkoba. Darulun hujan deras yang mengguyur wilayah Aceh Singkil dimanfaatkan sembilan pemuda pesta tua di desa Ketapang Indah, Singkil Utara, Senin malam. Polisi yang mendapat informasi langsung mengangkut para pemabuk tuak itu ke mapolres Aceh Singkil beserta barang bukti. Kapolres Aceh Singkil AKBPM Riduan mengatakan pesta mabuk itu dilakukan para tersangka sambil duduk di emperan rumah. Sementara tuak terhidang di dalam teko plastik, sebagian ditaruh ke dalam baskom serta jerigen berukuran 35 liter. Selain peminum, polisi juga mengamankan pemilik kedai tuak. Sembilan pemuda peminum tuak semuanya warga Kecamatan Singkil Utara. Dengan rincian lima warga desa Gosong Telaga Timur, masing-masing berinisial IL, AL, I, WA, dan CE. Kemudian KA dan HH warga Gosong Telaga Selatan. Berikutnya Jio dan AN warga Gosong Telaga Utara, sementara pemilik kedai tuak berinisial IHA warga Ketapang Indah. Kapolres menambahkan mabuk tuak sudah meracuni kehidupan sebagian masyarakat di daerah perbatasan tersebut. Produksi tuak pun semakin marak. Untuk membasmi penyakit masyarakat tersebut, polisi terus menggencarkan razia. Saudarlun Wakil Bupati Pidijaya, Said Mulyadi hari ini resmi menyerahkan bantuan dana operasional bagi 39 daya dan 275 balai pengajian yang ada di kawasan itu. Besar bantuan yang disalurkan untuk operasional daya dan balai pengajian mencapai 1,5 miliar rupiah. Said Mulyadi mengatakan saat ini jumlah daya atau pondok pesantren di Pidijaya 39 unit dan setiap daya diberikan dana operasional masing-masing 15 juta rupiah. Setelah dikalkulasikan, jumlah dana bantuan keseluruhan untuk daya mencapai Rp585.000.000. Sementara jumlah balai pengajian 275 unit, di mana setiap balai pengajian mendapatkan operasional Rp3,5 juta, rupiah, sehingga jumlah dana keseluruhan mencapai Rp962.500.000. Dana alokasi melalui badan daya ini disalurkan secara serentak pada hari ini dengan jumlah total Rp1.547.500.000. Said Mulyadi menambahkan penyerahan dana operasional bagi kedua lembaga pendidikan berbasis Islam tersebut sebagai wujud komitmen pemerintah Kabupaten Pidijaya terhadap peningkatan mutu pendidikan sekaligus pemberdayaan syariat Islam secara menyeluruh di Pidijaya. Sudarlon Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyatakan siap menjadi tuan rumah Kontes Kopi Spesial TI DI, di Indonesia KSSI, yang rencananya diselenggarakan pada 21 hingga 23 Oktober 2016. Kesiapan menjadi tuan rumah dinyatakan langsung Bupati Aceh Tengah Nasarudin. Menurut Nasarudin, pihaknya telah menerima surat dari Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia atau AIKI terkait kesediaan Aceh Tengah sebagai tuan rumah KKSI yang ke -8. Pihaknya mendukung dan menjadi kebanggaan masyarakat Aceh Tengah Sebagai penghasil kopi Arabica terbesar di Indonesia Sementara itu, Ketua Aiki Aceh, Insinyur Armia Zuhri mengatakan Terpilihnya Aceh Tengah sebagai tuan rumah Telah memutus rantai dominasi penyelenggaraan event tersebut Yang biasanya diselenggarakan hanya di tiga tempat Yaitu Jakarta, Bali, dan Semarang Melalui kontes kopi di Aceh Tengah, selain bertujuan memantapkan penetrasi kopi gayo di pasar global, juga memperkenalkan wisata daerah. Ia menambahkan lomba KKSI yang akan dihelat pada Oktober 2016 mendatang merupakan ajang untuk memilih kopi-kopi terbaik di Indonesia. Selain itu, melalui lomba KKSI ini diharapkan dapat mendongkrak kopi Indonesia yang dihasilkan oleh berbagai daerah ke posisi dan nilai tawar lebih baik. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi BFM. Sudarlun proyek rumah bantuan untuk nelayan tipe 36 berjumlah 50 unit telah selesai dikerjakan di Gampung Mantaraya, Simpang 3 PD. Namun hingga kini rumah itu belum diserahkan kepada nelayan. Akibatnya sebagian pintu rumah, bantuan APBN dari Kementerian Perumahan Rakyat itu telah raib. Panglima Laut Kuala Mantak Sari Abdullah Umar mengakui 50 unit rumah bantuan untuk nelayan di Gampung Mantak Raya yang telah rampung dikerjakan, belum diserahkan kepada nelayan. Kini tidak ada lagi aktivitas di lokasi proyek pembangunan rumah yang dikerjakan tahun 2015 tersebut. Abdullah Umar mengatakan akibat 50 unit rumah bantuan belum diserahkan, kini sebagian pintu rumah telah hilang. Jika tidak diserahkan juga kepada penerima dalam waktu dekat, dikhawatirkan satu persatu material rumah bantuan akan hilang dicuri. Apalagi proyek tersebut tidak dijaga oleh petugas. Selain itu, posisi rumah bantuan ini lebih rendah dari jalan. Dikhawatirkan saat curah hujan tinggi, kompleks bantuan nelayan itu akan terendam banjir. Tidak hanya itu, jalan di kompleks perumahan juga tidak diaspal sehingga sulit dilintasi saat hujan karena becek dan licin. Darlun seorang calo penerbitan surat izin mengemudi Atau SIM di Satlantas Polresta Medan kena batunya Ia ditembak konsumennya karena dituduh telah melakukan penipuan Insiden penembakan ini terjadi di areal kantor Satlantas Polresta Medan Medan Timur Selasa Siang Suara letusan senjata menghebohkan kesibukan proses pembuatan SIM Suara tembakan ini diiringi robohnya seorang pria dengan luka di perut Korban diketahui bernama Alam Syah, 19 tahun Keributan berawal dari pengurusan SIM yang dilakukan timbul sinaga melalui jasa Alamsyah. Korban yang datang mengenakan seragam PNS dilaporkan telah menyerahkan uang kepada Alamsyah. Keributan berawal dari pengurusan SIM yang dilakukan timbul sinaga melalui jasa Alamsyah. Korban yang datang mengenakan seragam PNS dilaporkan telah menyerahkan uang kepada Alamsyah. Tapi hingga batas waktu yang ditentukan SIM yang dinanti tidak kunjung selesai. Kesal karena merasa uangnya di larikan calu Timbul pun datang ke kantor Satlantas Polresta Medan bermaksud melakukan konfirmasi tapi Timbul terlibat keributan dengan calu tersebut dalam keadaan terdesak Timbul mengeluarkan pistol dan melepaskan tembakan satu peluru mengenai perut calu yang diduga melarikan uangnya akhirnya Timbul dan calu yang tertembak diamankan propos Sudarun Kejaksaan Negeri Aceh Barat memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 57,1 gram yang kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan tersebut dilakukan bersamaan dengan pemusnahan 3.645 gram ganja di halaman kejari Aceh Barat. Pemusnahan barang bukti narkoba dengan jumlah kasus sabu-sabu 27 perkara dan ganja 11 perkara dilakukan Kacari Aceh Barat Ahmad Sahrudin bersama Wakil Bupati, Kasat Reserse Narkoba dan Pejabat lainnya selasa pagi. Ahmad Sahrudin mengatakan pemusnahan barang bukti ini karena kasusnya sudah inkrah. Perkara ini ditangani sejak 24 Februari 2016 hingga 6 September 2016. Ahmad mengakui kasus narkotika merupakan kasus menonjol yang perkaranya tinggi. Karena itu pihaknya terus melakukan upaya penegakan hukum sehingga pelaku kejahatan narkotika ke depan terus menurun. Sementara Wakil Bupati Rahmat Fitri menyampaikan harapan kepada orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya sehingga terhindar dari praktik narkotika. Dari Newsroom Cerami Tanjung Permaiskian Berita Malam Edisi Selasa 6 September 2016,